Assalamualaikum Saudara Luun Berita Pagi edisi hari ini Senin 12 Juni 2017 dibacakan Ardian Syah. Penataan halaman Masjid al ganggu jamaah. Mereka sebut membangun tembok bukan jawaban persoalan imigrasi. Meski perwa pemotongan TPK sudah berlaku banyak PNS bolos kerja. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom FM.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 Sudarlun, proyek penataan halaman Masjid Agung Al-Falah Sigli PD yang dilakukan bertepatan dengan bulan Ramadan ini telah sangat mengganggu jamaah yang hendak memarkirkan kendaraan roda 4 dan roda 2 di halaman masjid. Karena untuk parkir kendaraan juga tidak disediakan tempat lain sejak dibongkarnya tempat parkir yang ada sebelumnya. Ketua Komisi CDPRK PD Isa Alima mengatakan proyek penataan Masjid al Sigli menggunakan dana APBK PD sekitar Rp888,8 juta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan tertinggal PD. Proyek ini dikerjakan selama 180 hari mulai 22 Mei hingga 17 November 2017. Seharusnya proyek ini tidak dikerjakan dalam bulan Ramadan karena jumlah jamaah yang datang ke masjid pasti memludak. Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan tertinggal PD, Zulkifli, belum berhasil dikonfirmasi hingga minggu sore. Sementara itu, anggota DPR KPD Isa Alima menyatakan proyek penataan Masjid Al-Falah ini ditunda hingga selesai Lebaran Idul Fitri. Sebulan dalam kunjungan ke Meksiko, Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa membangun tembok tidak akan menyelesaikan masalah yang muncul akibat imigrasi. Merkel tidak menyebut nama Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah berjanji untuk mendirikan pembatas ...di sepanjang perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat. Menurutnya sejarah menunjukkan bahwa tekanan migrasi... ...bisa diselesaikan hanya jika sesama negara tetangga... ...bekerja sama dengan baik. Merkel menyarankan bahwa kunci untuk menangani imigrasi ...skala besar adalah dengan meningkatkan standar hidup... ...dan kesempatan di area yang terdampak. Dalam balasan terhadap Trump, Merkel mendukung... ...posisi perdagangan bebas Meksiko... ...sebelum pembahasan renegosiasi... ...dengan perdagangan bebas Amerika Utara antara Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada. Sebenarnya pegawai negeri sipil Kota Lokusma masih banyak yang bolos dan kurang disiplin pada waktu kerja, baik itu sering pulang cepat atau datang terlambat. Padahal peraturan walikota nomor 43 tahun 2017 yang mengatur sanksi pemotongan tunjangan prestasi kerja sampai 50% hingga pemecatan sudah diberlakukan sejak 6 Juni 2017. Asisten Administrasi Umum SEDDAKU Loksmawe Miswar mengatakan kemungkinan masih ada sebagian PNS tidak peduli terhadap perwal baru karena mereka menilai akan sama dengan saat penerapan PP nomor 53 2010, yaitu sanksinya kurang berjalan. Namun Miswar memastikan sejak perwal ini berlaku 6 Juni 2016, absensi sudah mulai didata. Perekapan untuk bulan pertama akan dilakukan pada 5 Juli mendatang. Setelah hasil rekap absensi terdata seluruhnya, maka 11 Juli akan digelar sidang perdana terhadap PNS yang malas kerja. Zarlun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten PD Mahfudin Ismail menyoroti fasilitas kilang padi modern di Gelumpang Minyuk yang kini kondisinya menjadi besi tua karena proses serah terima dari Pemprov Aceh ke Pemkap PD tidak juga dilaksanakan. Hingga saat ini Dinas Pertanian Aceh belum menyerahkan kilang padi modern di gelumpang minyuk kepada pemerintah PD. Mahfud mengatakan kondisi ini telah berlangsung selama 10 tahun. Padahal keberadaan kilang padi ini sangat membantu petani mengolah gabah menjadi beras dalam jumlah banyak. Dalam beberapa kali rapat pansus dapil 3 DPRK PD, Mahfud sering mempertanyakan nasib pengelolaan pabrik modern tersebut. Namun hingga tahun 2017 masih belum ada respon dari pemerintah Aceh terkait proses hibah fasilitas itu kepada pemerintah PD. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara harga LPG ukuran 3 kg di Aceh Singkil melampaui harga eceran tertinggi yang diterapkan pemerintah. Meroketnya LPG bersubsidi tersebut akibat acap sering terjadi kelangkaan dalam bulan Ramadan. Dari pantauan, LPG dijual Rp25.000 per tabung, bahkan jika sudah langka harganya tembus Rp30.000. Padahal harga eceran tertinggi di daerah itu hanya berkisar Rp19.000 sehingga lebih tinggi Rp6.000 dengan Rp11.000 per tabung dari harga resmi. Arief, penduduk Singkil, mengatakan kelangkaan gas LPG 3 kg yang berimbas pada tingginya harga sudah terjadi berulang kali. Hal tersebut sangat menyusahkan sebab hampir semua rumah tangga masak menggunakan LPG. Warga meminta Pemkap Aceh Singkil bertindak cepat dalam menstabilkan harga LPG dengan menjamin tersedianya pasokan yang cukup. Darlun 2 kasus HIV AIDS kembali ditemukan di kota Loksemameh. Sehingga saat ini jumlah kasus HIV yang ditemukan di Loksmawe mencapai 43 orang. 12 orang di antaranya telah meninggal dunia. Kabit Pencegahan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Loksmawe, Dr. Helizar, mengatakan tambahan dua kasus ini ditemukan pada Mei dan Juni. Kasus yang ditemukan pada Mei dalam tahap HIV, sedangkan kasus yang ditemukan pada Juni sudah memasuki AIDS AIDS. Penemuan kedua kasus terbaru sebutnya, dua orang tersebut melakukan pemeriksaan diri secara sukarela ke Volunteer Counseling and Testing Puskesmas Muara 1 Di samping itu, ia juga mengakui saat ini jumlah masyarakat yang memeriksakan diri apakah terjangkit HIV atau HPCT dalam wilayah kota Loksmame terus meningkat. Sudarlun Kementerian Badan Usaha milik negara akan segera memberhentikan sementara Direktur Utama PT Garam, Ahmad Budyono, yang ditetapkan tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan, sejak Ahmad ditetapkan tersangka, Kementerian langsung berkomunikasi dengan para Komisaris PT Garam, Ikhwal Pemberhentian kepada Ahmad. Hanya saja keputusan masih menunggu surat resmi. Ahmad Budiono ditetapkan sebagai tersangka Sabtu lalu karena diduga menyalahgunakan izin impor dan distribusi garam industri sebanyak 75.000 ton. Dengan rencana pemberhentian sementara, Kementerian BUMN dan Komisaris PT. Garam akan menunjuk salah seorang dari dua direktur PT. Garam sebagai pelaksana tugas di rut PT. Garam. Dari Newsroom Serambi Tanjung Kemais, berita pagi edisi Senin 12 Juni 2017. Berita siang Serambi Bfm bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter at Serambi FM. Darlun, wassalam.